Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa muwalah amma ba'd Iqanafitina azzaakumullah Setelah kita uraikan panjang lebar bingkai rumah tangga sunnah, konsep rumah tangga sunnah menuju rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Banyak bimbingan-bimbingan arahan-arahan sunnah yang bila dilakukan dalam rumah tangga akan menghasilkan hal-hal yang menyenangkan yang membahagiakan membikin tentramnya jiwa, damainya hati menumbuhkan mawar-mawar rahmat. Dan itu yang diharapkan dalam rumah tangga kaum muslimin. Khususnya rumah tangga salafid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 Terpaan fitnah. Ada problematika, ada persoalan, ada kekurangan, ada ketimpangan, ada cacat, ada aib, ada yang kurang, bahkan ada hal-hal yang melanggar syarih. Dalam rumah tangga seseorang, Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin berumah tangga dengan bimbingan sunnah. Ini sunnatullah pada bani Adam. Dikarenakan Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi laki Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Tempatnya salah, tempatnya alpa, tempatnya khilaf Tempatnya dosa, tempatnya salah Maka pasti akan ada kekurangan Pasti akan banyak didapati keaiban-keaiban Itu pasti Baik pada suami atau pada istri pasti akan ada masyakil zaujiyah problematika pasutri pasti sunnatullah pada hamba-hambanya bahkan bukan perkara yang mustahil bahkan itu perkara yang nyata dalam rumah tangga terjadi prahara problemnya besar Errornya besar, trouble besar. Menggoyahkan bahtera. Perahara terjadi dalam rumah tangga. Barakallahu fiikum. Maka ini merupakan satu hal penting yang perlu dicermati, diwaspadai. Ya, sesaleh apapun pasutrinya pasti akan ada yang seperti itu. Ironi di nasakumullah yang terpenting di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah mencermati mengamati, mewaspadai sebab-sebab yang memicu terjadinya perahara rumah tangga. Kenapa? Yang kedua untuk mencari solusinya, <tuh> jangan dibiarkan perahara membara. Dicari tahu sebabnya, lalu dicari solusinya supaya perahara tadi reda, hilang berganti dengan kebahagiaan Inna apapun bisa menjadi pemicu siapapun bisa menjadi pemicu masyakil keluarga hormatangga bisa jadi dari pribadi Pak Sutri bisa pula dari orang lain Adapun dari pribadi Pak Sutri Sebab yang paling besar ialah ketika salah satunya atau dua-duanya Tidak menjalankan bimbingan sunnah dalam rumah tangga Yang telah kita uraikan dari mulai awal perjumpaan sampai tadi sore Dia langgar berseberangan dengan bimbingan-bimbingan tadi maka pasti akan memunculkan keretakan dalam rumah tangga, error dalam rumah tangga, bahkan perahadah rumah tangga. Allahul Musta'ah. Perumah tangga niatannya bukan ibadah, niatan dia adalah syahwah, niatan dia hanya duniawi semata, error. Manakala syahwatnya enggak terpenuhi Manakala dunia wiyahnya enggak tercapai Error Semata-mata ada ketidakcocokan Heboh Ketika rumah tangga itu diisi dengan hal-hal yang mukhalafah syariyah Maksiat Dosa Kefasikan, kefasikan Kebaliman, kebaliman Tidak ada nuansa ibadah Error Sedikit cobaan, sedikit guncangan Retak Karena pegangannya tidak ada Begitu pula ketika dalam rumah tangga Tidak ada akhlakiah, adabiyah, tatakrama Pada pasutrinya. Suaminya tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya tata kerama Yang ada akhlaknya buruk, perangainya jelek Error Atau sebaliknya Sang Zawja juga demikian Bimbingan Islam supaya menjadi yang terbaik Kenyataannya tidak Error Itu pasti itu pasti barakallahu fikum apalagi ketika masing-masing pasutri tidak menunaikan kewajiban dia secara syar'i tidak menunaikan hak pasangannya suami tidak menunaikan menunaikan haknya istri istri tidak menunaikan haknya suami error itu pasti Apalagi tidak ada nuansa-nuansa romantisnya, harmonisnya Dengan bimbingan sunnah Pasti error Berbagai macam problematika rumah tangga yang ada di tengah-tengah masyarakat Ujung-ujungnya ini Menyalai rumah tangga sunnah Menyalai bimbingan-bimbingan Rasul dalam berumah tangga Ada hal-hal yang mukhalafah syariyah ada hal-hal yang mungkar Ada hal-hal yang menyalahi etika Solusinya ya Pak Sutri dituntut untuk berumah tangga dengan bimbingan sunnah Dengan apa yang disampaikan tadi Menata membina rumah tangganya dengan bimbingan Islam dan sunnah Yang diterangkan tadi Adakalanya pula barakallahu fikum perahara rumah tangga itu dari orang lain. Bukan pasutrinya, ada orang lain. Bisa jadi orang lain ini adalah orang-orang yang memang tidak suka dengan pasutri ini. Sehingga dia menggunakan berbagai macam cara, entah dengan cara-cara perdukunan, cara-cara sihir, menggunakan bantuan bangsa jin. Untuk meretakkan hubungan Pak Sutri ini, dan itu makar setan yang paling besar. Tipu daya setan memisahkan Pak Sutri. Mereka mempelajari sihir untuk itu, memisahkan Pak Sutri. Mungkin atau menggunakan tata cara-cara yang lain, tahriş, adu domba, naimah, riba, dalam rangka untuk merusak keharmonisan rumah tangga pasutri ini. Bisa jadi orang yang nggak suka dengan sunnah yang mereka lakukan mungkin, atau bisa jadi pula orang yang memang merasa kecewa dan sakit hati dengan salah satunya mungkin dulu pernah punya masa lalu mungkin hmm? ini wanita dulunya wanita yang awam menas nggak ngerti agama pernah punya pacar misal si fulan Masya Allah sudah jatuh cinta Cinta mati Cinta buta Allah kasih taufik Allah kasih hidayah kepada perempuan ini Ngerti agama Ngerti pimpinan Islam Ngerti pimpinan sunnah tahu haramnya pacaran Dan semisalnya Dia pun kembali kepada pimpinan Islam yang benar Belajar dan segala macamnya Ngomong kepada pacarnya Baik-baik mohon maaf Putus baik-baik dikarenakan dalam Islam Tidak boleh pacaran Kalau kamu mau menikahi saya Ikut sama saya Sama-sama ngaji Tidak mau ngaji yang lagi Dan begitu kan Karena kecewa Sakit hati dia Ini Masya Allah baik shaleha, Belajar ilmu agama Mengamalkan agama Allah luar biasa, dipersunting oleh seorang Ikhwah Salafi Menikahlah dia dengan sosok laki-laki salafi. Pacarnya ngemuk. Selama dia belum menikah. Ya kecewanya gak begitu besar. Begitu menikah dengan laki-laki yang lain. Sakit hati dia. Mungkin apa enggak? Mungkin saja. Mungkin saja. Bisa jadi dia marah besar kepada laki-lakinya. Atau kepada perempuan tadi. Tapi kalau dia cinta buta dan putusnya baik-baik laki-laki yang disikat sama dia, diteluh, didukun, disihir dan segala macamnya supaya dia apa namanya habis supaya retak dengan yang ini dan dia siap menunggu jandanya. Arahkanlah dia. Mungkin. Dikatakan itu yang dinasukkan dalam Quran dan Sunnah. Makar setan, menvirahkan, memisahkan. Pak Sutri dengan sihir mereka. Bisa. Bisa pula dikarenakan, mohon maaf, samping kanan, samping kirinya, terlalu banyak yang ahli gosip. Kadang tetangga tak bersadari, kadang eh, masyarakat sekitar tak bersadari, kadang family kadang keluarga gosip. Mandang suaminya, kurang ideal, kurang ini, kurang itu, wah digosipin, menikah, wah tak pikir kamu menikah dengan laki-laki yang tampan, ternyata, gak sebagaimana yang kami duga, perumus cantik kamu kok sama orang kayak gini, digosipin, panas-panasin, mungkin, atau mungkin suaminya, ternyata gak sebagaimana diharapkan laki-laki yang mapan kehidupannya, ternyata dia miskin, <tuh> digosipin, macam-macam <tuh> itu semua bisa menjadi asbab Sebab pemicu terjadinya keretakan rumah tangga barakallah hikm maka yukhan hifatina azakumullah sebagai pasutri yang punya komitmen membina rumah tangga di atas sunnah untuk menggapai kebahagiaan bersama yang hakiki menjaga keutuhan rumah tangga untuk menggapai pahala minallah dia akan berjuang sekuat tenaga untuk menghilangkan asbab tadi dan menjaga keutuhan rumah tangganya <tuh> makar di sini khanafitin nasakum ulama ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pak Sutri dalam rumah tangganya terkait dengan adanya problematika atau perahara rumah tangga. Yang pertama, sebagai Pak Sutri harus ingat baik-baik pasangan kamu ini Bani Adam, tempatnya salah, tempatnya Alpah, pahami itu supaya kamu tidak terlalu tinggi harapannya kepada pasangan. Yakini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kamu siap dengan itu. Berupaya memperbaikinya. Memperbaikinya. Tidak terlalu tinggi harapannya. Di antara sebab pemicu kertakan rumah tang ini. ekspektasi yang terlalu tinggi pada pasangan dia. Ini disampaikan eh, khusus di kalangan ahlusun al-jama'ah salafiyin tulab ul-ilm. Biasanya memasang target tertentu untuk pasangan hidupnya. Bagus. <tuh> Masya Allah, zen itu. Cuma ingat, sebagus apapun Pasangan kamu, sesoleh apapun Setakwa apapun, sealim Apapun dia Bani Adam Pasti ada salahnya, ada cacatnya Ada aibnya, ada kurangnya Yakini itu Dibahami ya Seorang akhwat <tuh> Dipersunting oleh seorang ikhwan semua tolak. Contoh, kenapa standarnya kurang? Harapan dia dinikahi oleh seorang ustadz. Gak promosi loh ya. <tuh> Masya Allah, ada ustadz yang maju mempersunting dirinya. Dia terima, dia punya ekspresasi yang sangat tinggi pada suaminya ini. Ustad. Us Bayangannya kayak malaikat Tanpa celah, tanpa cacat, tanpa aib Tanpa kekurangan Masya Allah orangnya Oh dia membaca pembahasan masalah rumah tangga sunnah Begitu indahnya Ya berusaha Sebaik mungkin itu jelas Tapi pasti akan banyak kekurangan yang dia dapati para suaminya nanti Itu pasti Kelemahan-kelemahannya, aib-aibnya bermunculan ketika berumah tangga. Dan dia. Katanya ustaz, ternyata kok dia begini? Katanya da'i kok, ternyata kok dia begitu? Ya manusia biasa deh. Bayangannya, ustaz gue anteng-lanteng. Wah ternyata kok enggak yang dibayangkan. Ustad dia kok ternyata enggak seperti itu, kata gitu. Lo, hmm. supayaan dia Ustad tinggi besar, ternyata lo ternyata enggak seperti dia di duka. Kok pendek, kok ini, kok itu, katakan. Hm, supayaannya Ustad itu masya Allah supayaannya kayak Rasul sudah, orang yang lembut, orang yang begini, ternyata dapat yang temperamental. Namanya manusia. Masakil bukan berarti kita membolehkan hal-hal yang salah dalam berumah tangga. Enggak, enggak boleh, tidak boleh. Tapi namanya manusia pasti jatuh pada kekurangan-kekurangan tadi. Maka solusi pertama bersiap-siaplah dalam berumah tangga mendapati sekian banyak kekurangan pada pasangan kamu itu manusia biasa. Dia adalah manusia biasa. Maka ada sedikit tasamuh, toleransi. Menurunkan sedikit ekspektasi. Bersama-sama memperbaiki diri. Ya, Kekurangan-kekurangan diperbaiki, saling mengisi. Ini yang kelemahan ditambal, kelemahan ditambal, diperbaiki. Yang ini bagus disupport, saling mengisi. Yang muncul rumah tangga yang indah, serasi anegide farq ya. lakikum ini yang kedua dalam rumah tangga jangan mendengarkan jangan pasang telinga untuk para muharrisin tukang adu domba provokator jangan pasang telinga untuk para namamin Para namimah namimah yang mengutip ucapan orang kepada yang lain dalam rangka untuk merusak hubungan di antara mereka. Tetap. Kamu harus percaya kepada suami kamu kepada istri kamu, Hosno Wan kepada mereka berdua. Ini suamiku yang saya tahu dia demikian baik. Ada omongan-omongan yang, yang jangan digubris. Apalagi dari orang-orang yang memang ada hal-hal yang kurang baik pada mereka. Jangan kupris, jangan dengarkan. Namanya Husnul husnubon, berbaik sangka kepada pasangan. Barakallahu. Allah hikm. Gitu ya, dikayakan memang di larang dalam Islam, memasang telinga untuk para provokator, para pengadu domba, para namimah tadi itu. Karena mereka adalah orang yang dikecam dalam Islam. Tindakan yang sangat berdosa dalam Islam. Jangan dengarkan. Apapun yang masuk ke telinga kamu, jadikan sebagai bahan evaluasi, mengevaluasi, diri, perbaikan diri, kalau ada pada diri kamu, diperbaiki, ditinggalkan yang jelek-jelek, terus berlomba-lomba memperbaiki dirinya, ambil positifnya. Barakallahu Yang ketiga yang anafitin azakumullah pentingnya yang namanya taghaful. Taghaful itu anafitin azakumullah dari kata-kata ghaflah, lalai. Taghaful saling melalaikan. Maknanya adalah saling melalekan, saling melupakan aib pasangannya. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut, lupakan. Kalaupun muncul, upayakan perbaikan islah, upayakan nasihat yang Tadakur yang selalu diingat kebaikan kebaikan pasangan ini prinsip untuk Barakalawhikum meminimalisir atau meredam berbagai macam problematika yang muncul dalam rumah tangga. Tadakur al hasanat, tagaful anis Aib pasti ada, kesalahan pasti ada, lupakan, lalakan. Perbaiki, ada saling menasihati, saling memberikan masukan-masukan yang salah tinggalkan, yang kurang perbaiki, lengkapi. Yang selalu diingat itu adalah kebaikan-kebaikan pasangan. Supaya yang muncul di pelupuk mata kamu, kebaikan dia, kebaikan dia, kebaikan dia, lupa dengan kejelekan dia. Ya Allah Muhyiddin ini juga berlaku dalam bab persahabatan, pertemanan. At-Taghaful. Saling melupakan, melalaikan aib saudara, cacatnya orang lain, yang kamu ingat kebaikan-kebaikannya. Ketika kamu ditanya tentang teman kamu, apa kejelekan dia? Saya enggak tahu. Padahal pasti ada. Karena kamu lupakan. Selalu mengedepankan perkara yang positif. Barakallah fikir. Ini semua dalam rangka untuk perbaikan rumah tangga Menumbuhkan rasa cinta Rasa kasih Saling percaya Huznubwan Pasutri Taghaful <tuh> Tambah lagi Saling memahami karakter Saling memahami tabiat pasangan hidup Itu ketika ta'aruf sebelum menikah bisa mencari tahu dari kerabat-kerabatnya. Atau nanti ketika sudah menikah dengan berjalannya waktu. Tahu bagaimana tabiat suaminya, tabiat istrinya, karakter suaminya, istrinya. Tahu apa yang disuka oleh suaminya, apa yang tidak disuka. Tahu apa yang disuka oleh istrinya, apa yang tidak suka. Ini penting supaya rumah tangga nanti menyesuaikan dengan keadaan itu. Hal-hal yang enggak disuka jangan dimunculkan, hal yang disuka ditampilkan. Itu namanya tafahum. Kamu ngerti suami kamu ini sumbunya agak pendek. Orangnya sabar tapi kadang temperamental. Jangan sampai menyalakan su pendeknya. Jangan mengerjakan apapun Jangan mengucapkan apapun Yang memantik amarah dia Itu maksudnya Hindari hal-hal yang membuat dia marah Itu metafahum Pahami Watak istri kamu ini Masing-masing perempuan punya Watak, punya tabiat, punya pembawaan Pahami untuk kamu berinteraksi dengannya, berumatangan dengannya, menyesuaikan dengan wataknya dia ini. Untuk positifnya. Hmm? Nyonya kamu ini wataknya misalkan, apa kira-kira? Eh, apa kira-kira wataknya perempuan? Eh, berdiam. Apa kira-kira ini? Yang dan Eros sedikit Wataknya tidak mau disalahkan Contoh Dia salah Tapi jangan mengatakan dia salah Misal Yaudah kamu jangan memantik Amarah dia Dengan mengatakan dia salah Padahal dia salah Hmm kamu tidak benar begini, nangis Kok nangis, kenapa ya Ternyata lupa Ini wataknya tidak mau dikatakan dia salah Ya sudah, berumah tangga dengan kondisi dia seperti itu Dengan bahasa yang lain Untuk menyadarkan akan kesalahan dia Ini yang benar Lawannya, ini yang benar berarti aku tidak bilang salah saya hanya mengatakan ini yang benar kan gitu santai aja ini yang benar aku salah gitu ini yang benar ini yang benar ganti yang itu aja jangan yang ini dia siap yang penting jangan mengatakan saya salah ya sudah tidak ada masalah memang nyonya yang pernah salah, kalaupun salah balik kepada awal yang lagi, enggak pernah salah. Enggak ada masalah. Jangan dipermasalahkan. Itu minta faham jangan dipermasalahkan. Tapi berumah tangga dengan mensiasati keadaan dia seperti itu. apa kamu ini? Sok alim, sok suci. Perempuan kok sok suci? Enggak pernah suci juga tiap bulan. Eh, ngamuk dia atau marah dia. Kamu ini selang omong-omong oh, dia tambah cegak dia tambah anu dia. Ya sudah. Jangan menghancurkan rumah tangga dengan cara seperti itu. Pahami karakter, pahami watak berumah tangga lah dengan wataknya dia. Siasati supaya menjadi baik. Kelemahan diperbaiki, kekurangan disempurnakan. Mencari sisi positifnya. Itu namanya tafahum. Penting sekali Pak Sutri memahami karakter pasangannya masing-masing. Selebihnya bersikap dewasa, lapang dada, bersikap arif, bersikap bijak dalam rumah tangga. Terutama sosok laki-lakinya. nah kodanya ini, kawamnya ini, pemimpinnya ini. Dia harus bisa ngatur bahteranya itu dengan sebaik mungkin supaya nyaman jalannya. Baarakalawwakum. Terkadang perlu yang namanya tanazul, ngalah, ya ngalah, saling mengalah untuk kebaikan rumah tangga. Kadang haknya suami belum terpenuhi, sedikit mengalah untuk kebaikan rumah tangga. Kadang haknya istri belum tertunaikan, ngalah sedikit untuk kebaikan rumah tangga. Kadang. Ini kan ketika ada trouble. Seperti yang saya, saya contohkan di awal. Pulang dari luar mencari ma'isya, habis bisnis, habis transaksi, habis ke toko, habis ini, habis itu, pulang ke rumah. Hanya kamu kan disambut dengan senyuman manis. Kan begitu. Assalamualaikum. Sambut wa'alaikum salam, MasyaAllah. Ada sambutan yang membahagiakan. Kan begitu. Nah, diambil tasnya kamu, nah, dilepas sepatunya kamu duduk, sepatunya dilepasi, MasyaAllah. Ah, dilepas bajunya supaya jangan sampai uh, apa, uh, gerak. Disiapkan uh, air putihnya, siapkan untuk uh, kalimatnya. Itu mesti seperti itu, kayak seorang raja. Kamu pulang, Trouble semua rumahnya kamu ini. Tanazul sedikit ngalah, jangan kemudian arogan pulang ke rumah. Assalamualaikum. Tak ada jawapan. kapal pecah. Jangan tambah dipecah dengan amarah kamu, dengan angkar murka kamu, dengan celakan kamu, dengan cemoohan kamu. Tambah uring-uringan, banting meja, segala macamnya, kebrak meja. Apa-apaan ini? Suami datang nggak disambut dengan senyuman? Oh, ya tambah hancur bateranya, Pak. Ini momennya kurang pas, tanazul sedikit untuk kebaikan rumah tangga. Ada yang error ngalah Ya sudah hari ini Haknya aku tidak tercapai Gantian Dengan cara yang saya sebekan tadi Wahaga Ini semuanya fikum Hal-hal yang mulia Yang penting untuk dipahami Tujuannya sama Dalam rangka untuk merajut Rumah tangga yang retak Memperbaiki Bahtera yang goncang Ketika komitmen sama Berkomitmen untuk membina rumah tangga yang sebaik mungkin Poin-poin tadi gampang diwujudkan Ada tafahum, ada ta'awun, ada ta ada ta'nazul, ada ta'ghaful, ada ta'nasuh Saling menasihati, saling bermusyawarah koordinasi Saling bertahun membina rumah tangga yang bagus ini tadi Saling memahami karakter Saling melupakan kesalahan dan aib Yang diingatkan Bekara-bekara kebaikannya Husnuwan no Saling support Ini muhim Ketika ada sebuah problematika dalam rumah tangga Bisa dipikir dengan kepala dingin Bisa diselesaikan dengan kepala dingin ada problem, dibicarakan baik-baik Ada solusi, selesai Terkadang Marah besar Tunggu dingin, kepala dingin Bicarakan baik-baik, selesai Itu yang membedakan Antara rumah tangga orang yang punya Komitmen di atas sunnah dengan yang tidak Rumah tangga ahlu sunnah Rumah tangga salafiyin Itu arahnya Ada problematika, wajar Tapi bagi mereka Wajib segera diselaskan dengan baik-baik. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk semua pasangan, untuk pasutri, baik suami atau untuk istri. Barakallahu fikum. Di antara cara untuk meredam banyak masyakil ialah kemandirian dalam berumah tangga. Kemandirian dalam berumah tangga. Mandiri. Ya, sebagai Pak Sutri, mandiri. Tidak dengan orang tua, tidak dengan mertua. Mandiri. Jangan apa yang kamu sanggup, sendiri. Mencari Ma'isyah, sendiri. Mengurus keluarga, sendiri. Mengurusi anak-anak, sendiri. Ciptakan rumah tangga, saya kira, warahmah sendiri. Ini adalah di antara upayanya, Pak Kofi. Di antara masyakil yang muncul, Ketika masih dompleng orang tua, ketika dompleng mertua, dan ketika mendapati pada anaknya atau pada mantunya hal-hal yang kurang tepat, yang kurang patut, yang kurang semestinya, atau ketimpangan, atau kekurangan, atau aib, atau cacat. Banyak intervensi-intervensi dalam. Sehingga kemandirian termasuk upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Meminimalisir berbagai macam problematika rumah tangga Barakallahu fikum Nama ya Selebihnya panjang pembahasannya Dikarenakan pembahasan perhara dalam rumah tangga luas Dimasukkan di sana ada pembahasan masalah talak Pembahasan masalah wihar Pembahasan masalah li'an Pembahasan masalah ila' Hal-hal yang terkait dengan rumah tangga dan fiqhnya panjang Itu semuanya dibahas dalam buku fiqhnya para ulama Barakallah fikum Yang saya bawakan secara global Umum saja yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat Barakallah fikum Wallahualam yusawab Ini yang bisa saya utarakan Semoga manfaat Apa yang disampaikan dari awal sampai akhir Dan semoga rumah tangga-rumah tangga saya kiri Ma'udah wa rahmah dengan taufik minallah, kemudah minallah. Barakalafikum dan kita sebagai kaum muslimin sebagai salafiyin senantiasa diberi ketakuan, diberi keisi kawmahan di atas sunnah dalam semua hal, terutama dalam berumah tangga. Barakalafikum. Wallahu a'lam bishshab selebihnya ada waktu seperempat jam sampai jam setengah delapan. Mungkin ada yang mau sampaikan. Barakalafikum. Dari mulai awal sampai sekarang tidak ada waktu untuk tanya jawab. Kita kasih waktu seperempat, monggo. Sambil nunggu azan. Pembahasan rumah tangga, pertanyaannya masalah bisnis. Masyaallah. Nah, Pertanda yang bertanya ini pejuang-pejuang rumah tangga ini. Pejuang keluarga rupanya. Semangat berbisnis untuk menafkahi keluarga, gitu ya. Jam pir azan ini. Jam masuk belum? Di era digital ini semakin dimudahkan untuk jual beli online Apa hukumnya trading, faluta asing, mata uang atau forex Masya Allah uh, Sudah saya jabarkan di buku saya terkait dengan ini Ringkasnya Ikhwan Afithina Azzaikumullah terkait dengan bisnis forex ini kalau bicara klasifikasi ada dua macam ada yang offline maka hukumnya sama seperti antum beli mata uang asing di money changer atau semisalnya ketika terpenuhi ketentuannya maka boleh antum punya rupiah datang ke money changer Ditukarkan dengan real atau dengan dolar, ini rupiahnya, mana realnya, takobut, serah terima di tempat, boleh, tidak ada masalah. Tapi ini tidak umum untuk istilah forex, amnya itu ya biasa jual beli mata uang asing, falas, menurut Cenger. Adapun yang namanya trading forex itu pasti poin yang kedua menggunakan sistem online, semuanya dengan cara online. Taibarakalawwikum. Adapun trading forex yang terkenal itu yang sistemnya online, online ya hmm. Khan. Sehingga tidak pernah ada yang namanya takabut, serah terima uangnya dengan tangan padahal untuk jual beli mata uang yang beda jenis persyaratan utama ialah takobut ada serah terima langsung di majlis akad mana uangmu mana uangku ketika tidak ada takobut maka terjadi atau jatuh pada riba nasiah riba karena ada tempo. Dipahami ya? Apalagi eh, ada bandarnya Barakulahikum Dan itu ada unsur spekulasi yang sangat tinggi Barakulahikum Nah, sehingga mohon maaf secara fiqih islami Trading forex adalah riba Ribanya adalah riba nasiah Bukan fadli nasihat Bagaimana menyikapi istri yang pencemburu, Ustaz? Cemburu itu bagus. Yang tidak bagus ialah berlebih-lebihan dalam dalam cemburu. Cemburu pada hal-hal yang syar'i itu bagus, tanda seorang istri cinta suaminya. Suaminya bermuda-muda ngobrol sama mbak-mbak, mbak-mbak, mba, mba, ibu-ibu. Jemburu istrinya. Bagus. Mas, apa tuh mas? Apa? Siapa tadi yang mau saya bicara itu? Bu Fulan. Siapa dia? Makhluk kamu? Tidak. Kok gampang kamu gitu? Kamu jemburu? Saya jemburu. Bagus itu. Supaya kamunya direm. Jangan kebablasan. Awalnya ngobrol, akhirnya hmm. istri cemburu mendapati istrinya atas nama tarbiyah atau dakwah atau info-info pengajian dia chatting chatting dengan umahat dengan akhwat katanya informasi taklim ah modus saja. Masa informasi, taklim, chatting, chatting Dengan individu, akhwat dan umahat Modus itu Cemburu di sini kamu, bagus Supaya kamu tidak macam-macam dalam bab ini Bagus hmm. Gitu ya Yang ini bagus Harus ada cemburu yang seperti ini Sebagaimana laki-laki harus punya kecemburuan dalam masalah ini Mendapati istrinya sudah taklim dan mengerti bagaimana hukum hijab. Ternyata kalau ada iparnya atau apanya bukan mahrumnya bermuda-muda kamu menggunakan hijab. Cemburu dia. Negur. Hijabnya kamu itu. Kau adik sendiri. Ini ipar. Bukan mahrumnya kamu. Kamu cemburu. Aku cemburu. Semadik kamu sendiri. Iya ini bukan mahrum kamu. Bagus cemburu itu supaya muslimah-muslimah ini menjaga kehormatan dirinya. Tahu ini mahrum, ini bukan. Bagus itu. Kan gitu ya. Ini kecemburuan yang pas. Gitalah. Harus ada yang seperti ini. Kalau tidak ada bahaya, tidak ada nahi mungkarnya, Keluarganya mengerjakan hal-halnya muka dia biarkan saja. The youth. Dia kecantan dalam Islam. Yang tidak boleh itu cemburu yang melampaui batas dengan tanpa sebab Ini yang tidak boleh. Biasanya suubon. Curiga. Terus melakukan respon yang melampaui batas sampai tidak akan kadzaliman atau yang mungkar. Itu tidak boleh. Hmm? Suaminya laki WA. Serius mukanya suami ini. Yang dia WA mang pembahasan uh, tarbiyah dan dakwah di tempatnya WA. Cemburu. Serius banget WA-nya. Siapa itu? Pegang HP-nya langsung dicek semuanya. Siapa ini? Itu namanya berlebihan dalam jemburu tidak ada dasarnya. Dek, aku lagi chatting dengan pengurus pondok tadi rapat belum selesai lanjut rapatnya menggunakan grup. Hmm. Aniki itu. Ini melampaui batas. Marah-marah banting lagi HP-nya, ngomel-ngomel. Nah itu cemburu yang melampaui batas Gitu ya Mbak, mbak, bu Jangan pencemburu yang melampaui batas Bukankah dulu ada Ummahatul Mumin yang cemburu Betul Tapi ketika sempatnya cemburu Tidak ada masalah Itu manusiawi pada perempuan Tapi ketika ada unsur kebaliman Beliau marah ya cemburu, ada madunya, lo, kamu tidak punya madu masih seorang diri, singa dulu para istri ada madu-madunya, beliau punya istri banyak, cemburu semata-mata cemburu tidak masalah, tapi ketika ada Ustu Qoboli, beliau marah pernah beliau laki dengan sebagian sahabatnya di rumahnya Aisyah semua kalau meridainya Datang utusan dari Ummu Salama Mengantarkan satu bejana isinya makanan Hadiah untuk Rasul dan tamu-tamunya Bawa makanan coba Jemburu Aisyah ditampil bejananya Terbelah dua Rasul Nyindir Gharat nah, Umukum Ibu kamu lagi jemburu Aisyah ambil bejana kamu yang masih utuh Bawa sini Kasihkan Yang utuh Kembali pada umur selama Yang terbelah dua Ini untuk kamu Aisyah Tanggung jawab Faham yang, yang, yang dimaksud Salah ini kan salah Akhirnya ganti rugi dong Yang terbelah dua Punya kamu Yang masuk itu kasih umur selama Ada apa kok nempel Sampai pecah kayak gitu Kami tak Jadi jangan oh, Kan cemburu Berarti boleh secara mutlak Tidak Cemburu itu bagus dalam hal-hal yang positif. Tidak boleh ketika, ketika ada berlebih-lebihan dalam cemburu atau dengan cemburu mengerjakan hal-hal yang melanggar ima qazaliman atau yang tercela lainnya barallahu fiik. Jadi lihat bagaimana tipikal cemburunya sang istri. Ya, kalau bagus terima kasih jazakillahu khairan barakallahu fiik. Bagus, antum kasih arahan-arahan Jangan berlebih-lebihan, Ini tidak boleh, ini tidak boleh Wah. Apabila seorang istri Benar-benar Capek Butuh istirahat Akan tetapi suami Menyuruhnya Dan istri Tidak melaksanakannya atau menolak Apakah terhitung melanggar syariat Sampaikan baik-baik Uzur dengan jujur. Maaf ya mas. Belum bisa. Aku capek banget. Mohon maaf. Insya Allah. Tak istirahat sebentar. Apa adanya? Suami yang solek. Ngerti. gitu. Aku oh, capek. Duh, Kamu istirahat. Namanya Tanazul. Paham ya? Sedikit mengalah haknya. Kamu gak terpenuhi kala itu. Karena kondisinya capek. Jangan mengatakan tidak bisa, tetap harus taat kepada suami, meskipun kamunya capek, tidak bisa. Masya Allah, ya ngasih kitunya juga ya. Ada tanazul di situ, makomnya kurang tepat. Contoh Islam itu merahmati wanita, gitu lah. faham ya? Makanya ada tanazul. Sudah kami istirahat, kambang, dek aku yang urus sendiri. Dan dipijetkan bujumnya. Dipijetkan bujumnya. Supaya dia hilang capeknya. Dibuatkan apa yang mau bikin dia nyaman. Apa? Mau jahe panas, mau apa? Kamu gantinya mengkhidmat. Itu namanya rumah tangga yang baik. Ngerti ini? Nah. Barakulahikum. Sampaikan dengan cara baik-baik. Suami yang soleh akan memakluminya. Barakulahikum. Sudah tak sampaikan tadi diantara upaya untuk meminimalisir problematika rumah tangga adalah kemandirian. Harap wasikum. Seringkali ketika masih ikut orang tua, banyak trouble. Karena pasti aib-aib rumah tangga ketahuan sama orang tua atau mertua. Kalau mertua dan orang tuanya bijak, aman. Tapi kalau tidak repot. Betapa banyak sosok istri kita clash dengan mertuanya orang tua kita clash. Kadang istrinya mungkin kurang perhatian, kadang orang tuanya yang terlalu ideal clash. Akhirnya ribut. Sini le, ya gimana ma? Bocumu gule. Mua, ibu nggak suka sama istri kamu itu. Wah itu urusan ya, apa urusan ni? Gigi, apa lagi? Satu sisi ini ibu, wah, nggak mungkin atau melawan, nggak mungkin atau durhaka sama ibu. Kau pingin berbakti pada ibu. Sisi yang lainnya, yang eh, digitukan istri kamu sendiri. Ia ya, istri kamu juga nggak mau pengertian. Pilih ibumu atau aku. Wah, itu apa nih urusan ni? Tarik benang merahnya, akar masalah adalah belum ada kemandirian. Dipahami ya? Maka berjuanglah berumah tangga dengan mandiri. Meskipun antum hanya makan nasi dan garam saja. Karena rumah tangga bukan semata-mata uh, makan minum, masalah. Tapi terkait dengan pembinaan rumah tangga tadi Yang kedua privasi Privasi rumah tangga tadi Barakallahu Mungkin di awalnya itu belum bisa Mungkin masih ikut orang tua Atau ikut mertua Tapi punya komitmen, punya azam yang sangat kuat Ada waktunya saya harus mandiri Wah gara Taraqallah fiql Ngapain lagi mm -hmm. Itu berkaca dari pengalaman-pengalaman banyak orang dan juga pengalaman-pengalaman pribadi kan gitu ya. Itu semua dikaji, dipelajari sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang baik ke depannya nanti. Mandiri. Ketika anak sudah besar anak-anaknya kamu siap untuk menikah, tanamkan dari awal mandiri. Nuh, bi jangan khawatir. Abi di belakang, Umi di belakang kamu. Siap memantau, siap mengawasi kamu Siap membantu kalau kamu membutuhkan Mandiri Bina rumah tangga kamu Dengan pasangan hidup kamu Sendiri Bimbingan-bimbingan sunnahnya Kamu baca, terapkan sendiri Ciptakan kebahagiaan kamu Sendiri di rumah tangga kamu tadi Belajar dewasa Sendiri Hadapi problematika, sendiri Setelah kamu mampu, lanjut. Butuh bantuan, orang tua di belakang. Siap, jangan kuat. Begitu. Ya, sehingga anak kamu itu nanti bisa menjadi dewasa. Arahan tetap, nasihat tetap, masukan tetap. Untuk perbaikan, bukan intervensi. Itu orang tua harus mencapai baik-baik. Mertua juga begitu. Perbaikan bukan intervensi. Di faham insyaAllah ya? Naam. Wallahu'ala amin bisawab. Semoga manfaat. Nakta filahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyadu an ilaha ila anta. Astaghfiruka wa adubu ilaih. Barakallahu feekun.